Selamat malam, Assalamualaikum. Alhamdulillah, yang jawab yang cewek-cewek yang cantik-cantik. Sobat lagu bunga Dahlia sudah menyanyikan. Selamat malam buat WSL Kudus yang hadir, SNP Indonesia. Untuk lagu yang kedua kalinya request dari Panitia. Lagu yang cukup encu buat gue yang new. Hey, Pro Ramayana, Mimpi yang datang menggoda,